Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri sahabat Rasafim Apa kabar suri anda hari ini Senang sekali kita kembali bisa berjumpa bersama Narasumber tetap kita untuk kajian kitab Duryadus Salihin Bapak K.H. Dr. Syamsul Ma'arif M.A Assalamualaikum Pak K.H. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi ya Suri ya Alhamdulillah Baik Waduh <laughs> senar sekali ini Baik ya kita sangat sibuk hari ini ya, ya. Tapi bisa menyempatkan ke rasa penjaga <laughs> harta Alhamdulillah Gitu ya semuanya eh, nikmat dari Allah itu ya sudah kangen sama Mas Oby ini <laughs> ya minggu lalu kita tidak bersama ya? ya ya minggu lalu kebetulan saya harus mengisi acara di hmm. Semarang oh iya di Semarang ya. ada kegiatan apakah itu kegiatan dakwah juga ya salah satunya di antara hmm, itu ceramah agama gitu ya ya kemudian juga apa ya acara Hmm. E, tariqah. tariqah Jadi acara sebuah organisasi hmm. Perjalanan Yaitu hmm. Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Muqtabara An-Nahdiyya An-Nahdiyya Oh, oh ya. biasa, <laughs> nih. luar biasa Aktivitasnya hmm. luar biasa ya. Tapi semuanya mudah-mudahan saja dapat diri Allah SWT ya. Amin, amin, amin Kita bahas masih Masih ber, ber Apa? Ber terkait dengan mujahadah ini Mujahadah ya ha -ha. Ya, bersungguh-sungguh ya Ya bersungguh-sungguh dalam berbuat. Dalam berbuat. Beramal. Nah, sahabat sekali lagi anda bisa dengarkan paparannya disampaikan oleh Bapak Ki Haji Doktor Shamsul Ma'arif MA. Kemudian nanti baru kami berikan kesempatan untuk anda bertanya. Ya. Pakai silakan anda mungkin perorol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'inu wow. ala mu'ridun yawadzinni. Salawatul 'ala shaf'ir muslimin. Sayyidina Muhammadinu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin. wa Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Para pendengar ras yang dimuliakan Allah. Sore ini kita kembali akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan bab Mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin -an bin Radiyallahu an An Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam qala: "Yadba al mayita salasatun." ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarjiu isnani wa yabqa wahidun yarjiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih hadis dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda kata Rasulullah yadbaul mayita salasatan ada tiga perkara yang mengikuti mayit. Jadi Apa itu? tiga hal Tiga itu mengikuti mayid hmm. Apa aja itu? Hmm. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu Pertama ahluhu keluarganya Wa maluhu dan hartanya Good. Wa amaluhu dan amal perbuatannya Iya yeah. Tetapi dari ketiga itu Fayarji'u isnani Fayarji'u maka kembali isnani Dua hal hmm. Ahluhu amalu ya Tapi wayabqa masih tetap wahidun Satu yang masih tetap hmm. Apa saja yang kembali Yarji'u ahluhu Keluarganya bakal kembali Wa maluhu dan hartanya Wayabqa amaluhu Wajab kau tetapi akan tetap mengiringi mayit itu amaluhu amalnya mayit. Jadi ini kalau kita ini meninggal dunia hmm. Biasanya keluarga ngantarin hmm. ke kuburan keluarga. Masya Allah keluarga kita punya istri cantik istrinya keluarga, ngantarin ya. Kita punya suami kaya raya ngantarin pakai mobil yang bagus juga mengantarkan ke alam kubur tapi begitu istrinya meninggal, sudah dikubur, suaminya mengantarkan juga dengan mobilnya ke, ke kuburan. Tetapi suaminya, anaknya yang ngantin tadi pulang ke rumah. Lu hmm. malu, mobil yang bagus pun yang dibawa ke kuburan gak ikut di sana dibawa pulang semuanya iya yeah. enggak dibawang tikar aja yang jelek dibawa pulang itu ya istananya ya, dia enggak semua enggak bersama ya enggak ada yang barang kekayaan apa ya, apa semua gaya -gaya. ditinggal tetapi wayabqo amalugu wayabqo dan tetap menyertai si mayat tadi amalnya amalugu ya. Amal perbuatannya ya, ya, ya. Jadi hanya amal perbuatannya saja Yang akan menyertai uh. Orang yang meninggal dunia Tidak ada sisa apa-apa ya Pak Gya ya? Oleh karena itu memang kita ini eh, Diibaratkan kita Hidup itu kan Sebagai sebuah Perjalanan yang panjang ya. Kita menuju sebuah Tujuan ya kira-kira membutuhkan waktu yang amat ya panjang. Nah, yeah. orang yang dalam perjalanan tentu kita bakal punya bekal. Yeah. Nah, bekalnya itu adalah amal ibadah kita. Mm -hmm. Jadi semuanya akan ditinggal kekayaan, mm -hmm. keluarga, istri, anak. Yeah. Semua kita tinggalkan kecuali satu, yaitu amal ibadah kita. Mm -hmm. nah, itu oleh karena itu saya kira ini peringatan kepada kita, yeah. karena memang Uh, dalam dunia modern ini Mas hmm, Obi hmm. kebanyakan manusia itu uh, pikirannya hanya keduniaan semata. Iya tadi. Ahlu huwa malhu ya. Dunia itu. Uh, oleh Imam Ghazali uh, ada dua hal yang yeah. dijadikan rebutan. Hmm. Pertama adalah kekayaan. Hmm. Yang nomor dua adalah jabatan. Hmm. Tetapi kadang-kadang jabatan atau kekuasaan itu lebih menarik daripada kekayaan hmm. Kenapa lebih menarik? Kata Imam Ghazali karena Kalau seseorang itu mendapatkan kekuasaan Secara otomatis akan mudah mendapatkan yeah. kekayaan Tetapi tidak sebaliknya Orang yang mendapatkan kekayaan belum tentu akan mendapatkan jabatan atau kekuasaan hmm. Hmm. bahkan kadang-kadang orang menghabiskan kekayaannya hanya gara-gara ingin mendapatkan jabatan hmm. setelah itu jabatannya juga nggak didapatkan ya itu stres nantinya oh. <laughs> yang yang dibawa nggak ada apa-apa kemudian meninggal lagi iya iya <laughs> itu kedua kata Imam Ghazali hmm. eh, kekuasaan itu akan menaikkan popularitas seseorang hmm. jadi biasanya ketika orang itu dalam sebuah pertemuan hmm. itu yang pertama kali dihormati adalah orang yang punya kekuasaan. Iya yeah, ini terbiasa dalam kasus sosial gitu. Oh ya. iya kalau kita misalnya di tingkat RT saja ada halal bihalal, hmm. ada ada Maulid dan ada nah. acara apa saja pertemuan pertemuan apa coba yang pertama kali disampaikan yang kami hormati hmm. bapak ketua <laughs> RW. Bapak oh. Ketua RT Ketua, Ketua, Kalau tinggal, itu, itu kalau Pak Kiai kali yang MC ya <laughs> <laughs> Ya saya kira ini kan ee, Menjadi kebiasaan yeah. Kita memberikan penghormatan yeah. Yeah, Dalam yeah, acara yeah. tertentu kepada orang-orang Yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yeah. Dalam ilmu komunikasi Itu katanya ee, Tidak ada yang ee, Apa yang Yang lebih senang Kecuali orang itu disebutkan ketika dalam sebuah acara itu rasanya ya Allah Besar ee, sekali ya Rasanya oh enak tenang itu ya Berdamai, dam tenang Pokoknya tenang. ya Orang sangat gembira Kalau misalnya dalam sebuah acara itu namanya disebut hmm. Ya kan misalnya Eh yang mulia dan yang kami hormati, kami banggakan Eh uh, Pak Obi misalnya gitu kan hmm. Ya Allah rasanya ya, ya. Uh, Dalam hati itu senang Perusahaan jabatan ini gitu. <laughs> ya, ya, Apalagi dengan sebutan jabatan-jabatan ya. Nah itu oleh karena itu kata Imam Ghazali Sekali lagi bahwa Wah, kekuasaan, itu kekuasaan itu akan itu, menaikan popularitas uh, Menaikan ya. popularitas uh, Dengan demikian Ini yang diuber oleh orang banyak ya. Antara kekuasaan dan uh, Tadi kekayaan. kekayaan Tetapi kekuasaan kadang-kadang lebih menarik daripada Uh, apa namanya uh, kekayaan. kekayaan karena otomatis nah. nanti kalau sudah dapat kekuasaan uh, berjalan juga tuh uh, nah, kekayaan di sini kebanyakan masyarakat modern ah. bahwa dunia baik kekuasaan maupun kekayaan itu dijadikan sebagai sebuah tujuan ya. padahal dalam konteks agama kita dua hal itu ya kita harus jadikan sebagai sebuah sarana belaka sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Hmm. Kenapa? Kalau orang menjadikan ini sebuah tujuan, maka ya selalu diuber, hmm. diutamakan, hmm. dipentingkan, yeah. dan semua akan dikalahkan. Bagi okay. dalam konteks agama, apakah ini bukan berarti kita punya nilai ikhtiar? Bagi. Okay. Ya, yeah. kita memang di dalam agama itu di satu sisi kita diperintahkan untuk Berita. mencari. Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat Tetapi di sisi lain Kita tidak boleh melupakan Hal-hal yang berkaitan berkenaan dengan keduniaan mm -hmm. Tetapi sekali lagi Keduniaan itu tadi Hanya dijadikan sebagai sebuah sarana Bukan mm -hmm. tujuan mm -hmm. Kalau dijadikan tujuan ini yang keliru yeah. ah, Makanya orang yang menjadikan mm -hmm. Dunia sebagai sebuah tujuan Akan mm -hmm. lupa tentang akhirat yeah. Akan lupa tentang kematian Tidak yeah. mau ingat mati Padahal itu tadi hadis ini lebih banyak Suruh apa ya Bersungguh-sungguh Dalam amal ibadah hmm. Karena kita ini nanti Amal yang akan dibawa Menuju al yang kubur itu hmm. Nah biasanya orang Lupa e, itu dengan Kematian hmm. Yang ada bahwa justru Sebaliknya orang itu benci dengan kematian hmm. Nah kenapa benci? Karena itu tadi Menjadikan Kekayaan sebagai sebuah eh, tujuan, hmm. itu sebabnya Nabi pernah mengatakan kelak umatku banyak yang terkena penyakit uahan. Hmm. Wakolu para sahabat bertanya, waman wahnu ya Rasulullah apa itu yang disebut dengan penyakit wahani ya Rasulullah? Kala hmm. Rasulullah menjawab, hubutunia wakorohiatul ya. maut. Ya. Yang disebut dengan penyakit wahani itu adalah hubutunia tadi, ya. mencintai keduniaan. Artinya jadi, mencintai keduniaan menjadikan orientasi. Jadi yang dua ini tadi yang yerjau ahluhu angaluhu itu memang oh. sebagai sarana sebetulnya. Iya, ya, sebagai sebagai sarana. Hmm. Dan sarana juga harus Secara proper kita harus, apa namanya, menempatkannya ya. Kalau hmm. salah tempat juga nanti jadi maksiat juga kan sebetulnya ya. Iya, iya, semuanya itu kalau kita salah menggunakannya. Hmm. Salah menempatkannya maka sekalipun kadang-kadang baik. Kalau hmm. ditempatkan kepada hal yang tidak baik maka hmm. uh, menjadi tidak baik. Ya. Oke, okay, uh, tadi disebutkan juga... Uh, Wah bukawah hidupnya amal kan gitu ya. Iya, bukaw amal tu. Eh, jadi akan kembali amalnya itu. Eh, amal yang bagaimana nih Ah, iya akan tetap amalnya itu. Amal yang terbawa kepada masih mayat tadi gitu kan Iya artinya yang... yang menyertai Yang menyertai Yang menyertai Jadi ada tiga hal yang menyertai Tetapi yang dua balik Yang satu masih tetap hmm, gitu iya. loh Ini yang amal yang bagaimana Yang menyertainya nanti Iya tentu dua-duanya Kalau amal baik akan menyelamatkan Amal yang jelek akan berduanya <laughs> Dua-duanya ke bawah ya e, Iya ke bawah oh. Jadi itulah apa bekal kita Kalau e, e, e, e. kita e, e. di dunia itu beramal e, yang soleh e. Maka akan mendapatkan balasan yang soleh Sekolah. Hmm. Tapi kalau kita beramal yang tidak baik, hmm. maka kita akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Gitu, ya? Jadi itu harus diperhatikan kepada semua bahawa segala sama uh, yakmal miskolah darrotin hmm. khairiyarah. Hmm. Sama yakmal miskolah darrotin shariyah. Shariyah. Ya. Hmm. Baiklah. Sahabat ini adalah e, nilai moralitas yang luar biasa Yang kita diingatkan Karena kita akan kembali semuanya ya Berpulang mm. ke Rahmatullah ya gitu ya mm. Jadi e, ini ingatan masa depan sebetulnya mm -mm. Seperti yang disampaikan di dalam hadis e, Dalam bab Mujahada ini mm -mm. Jadi ya, salatah, gitu, ya. Mm -mm. Jadi ahluhu, amaluhu, amaluhu Dan yang, yang tetap itu Uh, yang menyertainya amalnya ya hmm, yang lain kembali baik uh, kami akan buka dulu telepon anda ya di delapan dua halo assalamualaikum waalaikumsalam dengan siapa sore dengan ibu Tini ibu Tini di mana uh, di bambu apus bambu apus kabar ya. baik ibu Tini ya. ya tadi uh, pertanyaannya mengenai tiga perkara yang mengikuti itu ya mm -mm. tentang majid ya pak ya ya tentang majid saya mau tanya ini Pak, satu hmm. pertanyaan hmm. Nah, uh, Bagaimana jika kita uh, Misalkan, uh, apa maksudnya Meninggal hmm. dalam keadaan Misalkan ada uh, uh, Hutang atau apa gitu hmm. Hmm. <laughs> Apa hutangnya terbawa juga? Ya? <laughs> Apakah hutangnya terbawa juga gitu ya? <laughs> Bonnya sih gak kebawa <laughs> Enggak sih maksudnya, yeah, yeah, yeah. Uh, yeah. Apa namanya E, dalam keadaan itu gitu. Ya, apa, dalam keadaan hutang ya. yang masih hidup ya. atau gimana? Iya. Hmm. Baik Ibu Tani itu aja. Ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Asalamualaikum. Satu lagi dulu teleponnya saya silakan, buka. Ya. Silakan, silakan. 8291710 untuk Anda bergabung di acara sore hari ini. Kemudian, halo Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa Ibu? Bapak nih Di mana Bu? Di Pasar Minggu Silakan Bu Atika Kan soal ini saya, Kematian em, ya. Kematian ya Saya mau tanya e -e. Kalau orang meninggal itu Kan ada yang harus menda eda Empat bulan sekuluh hari ya Edah Iya Masa idah ya uh, e -e. Kalau seumpama yang muda gitu ya Kalau yang tua apa perlu pakai seperti itu e -e. Uh, Dan juga Tapi kalau dia enggak pakai eda itu gimana? Iya, iya kita -kita ya nah. baik ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Yang terakhir Fikih ya dari Ibu Atika. Mm -mm. Oke okay, ya uh, tadi juga kita sudah ungkap di awal mengenai uh, pertanyaan dari Mas Rizal di Cibubur. Bagaimana meninggal dunia dalam keadaan miskin supaya tidak terlalu banyak dihisap. Tadi juga kaitannya dengan kalau meninggal dunia uh, menyisakan hutang. Nah, silakan dokter. Okay. Yeah. Iya. Jadi begini di dalam Islam itu. Bukan berarti kita diperintahkan untuk miskin. Kita tetap diperintahkan untuk kaya sebetulnya. Mm -hmm. hanya, ja, hanya saja jangan sampai kekayaan kita ini yang mengatur kehidupan kita. Mm -hmm. Jadi kita tetap bisa mengatur kekayaan kita. Mm -hmm. Kita jangan sampai diperbudak oleh kekayaan kita. Rata-rata mm -hmm. orang kaya itu kekayaannya yang memperbudak kita, ah, iya, jadi iya, jadi kita akhirnya sibuk dengan urusan kekayaannya hmm. sementara kita melupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Kekayaan itu positif, kalau memang kita gunakan kita bisa ada di genggaman kita. Yeah. Jadi kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaya tapi coba uh, kita bagi-bagi kekayaan kita ini kepada orang banyak kita kan kita sodahkahkan kita yeah. bantu fakir miskin. Nah, nah mudah-mudahan kalau kekayaan kita ini sekalipun banyak hmm. tapi kita betul-betul untuk membantu kepada orang lain yang yeah. yang membutuhkan, insya Allah yeah. uh, kita uh, apa, bisa mengatur kekayaan itu untuk kembali menjadi amal ya, mm -hmm. tuh ya, mm -hmm. amal soleh yang yeah. akan tetap nanti, yang lain pulang <laughs> gitu ya. Memang Rasulullah SAW itu uh, hmm. walaupun kaya tetapi kekayaannya untuk dakwah uh, perjuangan sehingga hmm. begitu Rasulullah meninggal dunia, hmm. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Jadi Rasulullah yeah. tarok tuvikum amroini yang ditinggalkan <laughs> dua hal aja, ya, ya. ya kan, hmm. yaitu kitabullah wa sunnatu rasulullah, wassunati rasulullah. Hmm. itu yang ditinggalkan hmm. uh, rasulullah hmm. s.a.w itu yeah. ya kan? jadi hartanya, kekayaannya digunakan untuk sarana dakwah hmm. uh -huh. lalu kaitannya kalau uh, siapa yang meninggal dunia itu dalam keadaan hutang bagaimana? Ya. jadi begini uh, di dalam persoalan orang yang meninggal dunia itu Orang meninggal dunia kan tentu biasanya secara umum punya harta, tirkah namanya, harta peninggalan. Nah, harta peninggalan itu belum bisa dibagikan oleh para ahli warisnya kecuali ya kan sudah disesuaikan dalam beberapa hal. Di antaranya satu untuk mengurusi mayat. Ya. Yang nomor dua adalah untuk membayar utang. Ya. Nah, utang itu ada dua. Ada hutang kepada Allah ada hutang kepada manusia yeah. hutang kepada Allah misalnya hmm. orang yang mestinya sudah kewajiban menunaikan ibadah haji tapi belum melaksanakan ia ya, tuanya ya. banyak sudah jadi pejabat besar misalnya Lumpa, masih ya. aja belum belum berangkat haji begitu meninggal dia masih punya hutang itu kan? Hmm. Nah, ya kecuali memang tidak mampu ya? Ya kecuali untuk tidak mampu. Nah hmm. yang nomor dua hutang yang berkaitan dengan manusia. Hmm. Nah bagaimana kalau ada mempunyai uh, hutang mana yang harus didahulukan? Hmm. Yang harus didahulukan adalah hutang kepada Allah. Ya. Baru hutang kepada manusia hmm, hmm. Itu harus diselesaikan dulu baru setelah selesai eh, Kalau masih ada sisa Harta warisannya dibagi Jadi Itu. diambilkan dari Siapa nanti yang, yang bertanggung jawab Nah kalau memang tidak punya Kalau memang tidak punya harta peninggalan Tentu orang eh, keluarganya yang Yang apa Yang bertanggung jawab Itu sebabnya E, ketika ada seseorang meninggal dunia, biasanya ada kata sambutan itu. Iya. Ya, ya ini barangkali ada sanggut pau dengan seseorang ya. sejak hari ini ya. e, semua urusannya diserahkan dengan Eh, ahli warisnya gitu. Iya, gitu ya. jadi hubungi segera nomor telepon di bawah ini gitu. Ya. <laughs> artinya yeah. itu orang jangan sampai yeah. eh, pulang ke rahmatullah menghadap yeah. Allah dia, masih, dia masih ada kaitan urusan-urusan uh, utang. Diutang, yeah. uh. Baik uh, kalau tadi Ibu Atika uh, di pasar Minggu dengan E, pertanyaan, kalau meninggal, masa idah Pak Kia ya ini? Masa idahnya gimana? Ya? Iya, jadi masa idah itu beda-beda hmm. bagaimana idahnya orang yang ditalak oleh e, suaminya itu... Itu tiga kali sucian menurut mm. Syafi'i, mm. menurut Hanafi tiga kali haitan. Mm. Wal mutalakatul yatarabasna piang mm. kusihina salah satu mm. orang perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu mm. uh, mempunyai masa idah tiga kali sucian menurut Syafi'i. Guru itu maknanya tiga kali sucian. Mm. Tetapi menurut Imam Hanafi tiga kali haitan. Mm. Tetapi kalau orang itu ditinggal mati oleh suaminya maka punya idah. Uh, arba atau wa ashara, at jadi empat bulan sepuluh hari. Hmm. Tetapi kalau orang itu dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan. Hmm. Nah, jadi masing-masing itu punya masa ya. sendiri. Bagaimana? Ya, yang sudah tua, bagaimana? Ya, ya, ya. <laughs> eh, jadi uh, idah itu masuk dalam kategori takabudi. Takabudi. Ya? Takabudi itu artinya, ya dalam rangka beribadah tidak pandang bulu sudah tua apa, apa, apa masih Jadi muda jangan takakuli eh, jangan takakuli eh, ya. eh, tak memang eh, tujuan secara filsafat ya secara hmm. filosofat hukum, hukum bahawa kenapa ada masa idah itu alasan yang paling pokok di samping takabuti mm. supaya mengosongkan rahimnya. Oh, ya ya. E, pertanyaan orang tadi kata Mbak siapa tadi ibu, ibu Atika. Ibu masa Atika, masa Atika itu bagaimana? Ibu, ibu Atika ya, ibu Atika bagaimana kalau orang sudah tua kan sudah nggak mungkin ada eh, masa. Ada, ya ya Adi, udah bersih ya. gitu ya nggak ya. mungkin nggak mungkin e, hamil gitu ya hmm. misalnya. Tetapi tetap itu takabuti harus didahulukan. Hmm. Harus Idah itu ya, jadi, tidak pandang bulu, walaupun ya, sekarang misalnya masih muda nih, ya. eh, muda masih muda dicerai oleh suami ya. Mm -hmm. tahu-tahu ke dokter ini sudah uh, bersih apa belum ini, mm sudah -hmm. bersih lalu seenaknya sendiri enggak punya idah, enggak boleh tetap idah itu Ida, ta'abudi. Ya. ya jadi uh -huh. uh, ini adalah aturan ibadah dari Allah gitu kan, uh -huh. jadi, yeah. jadi tidak usah kita melogikakannya kalau memang... Sudah ditetapkan. Uh, uh, okay. jadi itu harus taken for granted, tak uh, for granted. Apa apa adanya apa itu ya, terima kasih. Ya, nah, jadi ta'abbudi dan itu menjadi jalan ibadah sebetulnya yeah. ya buat kita ya. Jadi dalam konsep usul fikih itu anu siapa tuh Islam ada ibadah yang ada apa ya, ajaran agama itu yang sifatnya ta'abbudi. Ta ada yang ta'aqli, ya, artinya bisa yeah. kita cari eh uh, uh, rasionalisasi. Rasionalisasi. Iya. Tapi ya, ada juga banyak orang yang berupaya untuk rasionalisasi jadi ta'abudinya dihilangkan. Iya, kan? ya. itu yang liberal itu. Iya, ya, nanti bisa bisa orang mau, eh, apa, ruh keagamaan menjadi jadi hilang. hilang. Hmm. Ya, nanti bisa saja misalnya orang ta'akuli, kenapa kok misalnya e, ibadah haji kok harus di Mekah, bukannya hmm. di Jakarta saja juga, Belah semuanya rusak. Nah, nah itu di, jadi ta'akuli begitu ta ya. Ya, eh, itulah tadi sedikit mengenai eh, konsep filsafat eh, syarih ya mm -mm. Kembali anda bisa bergabung di acara ini 8291710. SMS banyak sekali Tapi saya buka dulu telefon anda Halo, Assalamualaikum Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa sorry Bapak? Dengan Abdullah Rukasih. Pak Abdullah, sehat Pak? Bagi saya mau tanya ini. Boleh, berkaitan dengan ee uh, ini. Ah. Uh, amalnya mengikutkan yang kekal ini insolat umpama. Mm -hmm. uh, sholat ini kan ada ibadah jahat Ada syir ini, apa bedanya Pak Kiyai? Oh gitu ya Sholat, baik sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kaitannya juga dengan amal Tadi ada juga pertanyaan dari Mas Ardi Di Kebayoran mm -hmm. uh, Pak Kiyai amal itu ada dua Ada yang sholat dan toleh Di dalam hari sini tidak dijelaskan Dalam tanda tanya ya, ya Silakan. Iya, <laughs> yeah, iya yeah. Uh, ini tadi saya tidak menyebutkan dengan toleh ya Soleh, mungkin ya. toleh itu sering dilawankan dengan saleh sole, gitu ya tidak baik gitu kan ya memang ini uh, sebagai penjabaran saja jadi mm -hmm. amal itu tetap akan mengiringi kita mm -hmm. apa yang menjadi perbuatan kita di dunia mm -hmm. baik uh, yang jelek maupun yang baik akan ya. kebawa semua mm -hmm. jadi dalilnya Al-Qur'an di famay ya'mal misqala dzarratin syarrayra ya khair yang ya, khairayra wa may ya'mal -yama miskalal dzaratin hmm, miskalal dzaratin syarrayra syar jangan di, dibalik jangan dibalik atau dilarang. di ngarang-ngarang semua bahasa ya iya <laughs> mm -mm. ya enggak boleh ya. mm. itu Al-Qur'an harus harus apa adanya kita mm. kita baca jadi yang namanya amal itu bisa aja amal yang jelek amal mm. yang baik semuanya akan kebawa kita mm. Jadi sesuai dengan balasan nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Ya ee, kalau kaitannya dengan sholat tadi yang menurut Pak Abdullah bagaimana ini? E, sholat jahriyah maksudnya jahri oh, atau siriyah. Ya. Jahriyah itu ini kajian fikih ini. Jadi di dalam fikih itu sholat yang dibaca keras namanya sholat jahriyah. Ya. Tapi kalau dibaca Pelan-pelan tidak dibunyikan Itu hmm. namanya siriyah Misalnya sholat luhur, sholat asar hmm. Itu bagian daripada siriyah hmm. Tetapi kalau yang dikencangkan Mahrib hmm. e, Isya Subuh bacaannya dikencangkan Namanya sholat jahriyah itu. Hmm. Uh -uh. Ya. Baik itu ya uh, Kembali telpon anda 8291710 Kemudian ada juga Pertanyaan Pak Kiai Dari Ha, hamba Allah diceloduk. Gimana kalau saya meninggal dan ketika itu saya sedang menyimpan rahasia besar pada seseorang, ya? Ini dari hamba Allah. Kemudian dari Rukman dari Pondok Gede. Uh, oh ya, ini tentang salat tarawih nanti dulu. Saya akan cari dulu tentang kaitannya dengan amal dan kematian, ya. Hmm. ya. Saya kalau yang dibawa amal apa artinya tahlil bagi majidnya pak kiai hmm. e, dari sazali ahmad pesantren al muta aldimin palmerah jakarta selatan. Oh iya ini kayaknya kenal saya ini. Iya <laughs> <laughs> karena beberapa kali e, saya ceramah di, di sana. Iya ya, di sini di al muta aldimin. al muta al ini kalau tidak salah ini punya pesantren ke zainuddin tapi almarhum sekarang sekarang ya. diteruskan oleh anaknya hmm. mas rido itu. Hmm. Ya jadi Uh, bagaimana kaitannya dengan tahlil Nah hmm. ini penting sekali tahlil itu hmm. Tahlil itu bagian daripada upaya orang yang hidup Untuk memberikan doa kepada orang yang mati hmm. Memang begini Ada hadis yang bunyinya Iza ma tibnu adam Inka to'a amalu illa min salhasin hmm. Manakala anak adam manusia itu meninggal dunia Semua amalnya menjadi terputus hmm. Eh, illa min salasin Kecuali tiga hal hmm. Yang pertama Saudakotin jariatin Saudakot jariyah atau Awal min bihi atau ilmu yang bermanfaat Awaladin salihin yada'awla Atau anak yang soleh yang mendoakan Kepada orang tuanya hmm. Nah eh, Ada seringkali orang mengatakan Orang sudah meninggal kan terputus semuanya, hmm. ya kan, tidak bisa berbuat apa-apa, hmm. ya kan, ngapain tahu segala gitu kan hmm. biasanya suka begitu itu yeah, orang yeah. ngomong karena udah mati kan sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Nah orang mati betul tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ini orang amalnya hidup kepada orang mati. Yeah. Jadi ini amalnya papanya amalnya anaknya amalnya keluarganya amalnya santrinya untuk yang sudah meninggal hmm. jadi bukan amalnya yang mayit jadi bukan hmm. uh, uh, apa namanya bukan yang terputus amalnya, ya yang, yang terputus lo amalnya, ya. amalnya mayit iya hmm. tetapi ini orang membaca tahlil itu amalnya hmm. orang yang masih hidup dan waladun waladun soleh bukan waladu husoleh ya ya bukan yang waladu husolehnya kan wala dalam hal ini tidak hanya segeger anak ya, kan? anak biologi tetapi yeah. anak ideologis yeah. juga termasuk uh -huh. karena dalam bahasa Arab itu ketika kita menyebut anak biologis menggunakan kata ibnun hmm. tetapi kalau mengkhisi sifatnya umum itu menggunakan ya, walad, walad. Hmm. jadi dalam hal ini bisa anaknya sendiri bisa anaknya anak, orang iya, lain tapi yang kita iya ya. kita bimbing muridnya, bimbel muridnya itu hmm. anak ideologis saya lebih <laughs> apa yeah. menterjemahkan itu ya ya hmm, anak yeah. ada, ada anak biologis ada yeah. anak ideologis <laughs> <laughs> jadi ada makna biologis Dan ada makna uh, apa uh, uh, anak ideologis, ideologis ya, ya anak ideologis Deologis itu, itu awalnya iya wala termasuk biologis makanya ibnu ya iya jadi itu bagaimana bagian daripada amalnya <gir> orang yang hidup untuk Ayu. orang yang mati itu Ayu. diantaranya adalah membaca tahlilan mm. maka itu penting jangan dihilangkan itu tahlil e, itu di amal dari eh, yang dari kata, yang, yang hidup yang untuk yang meninggal, yang meninggal. <gir> yang meninggal dunia <tuh> ya, ya ya baik kemudian uh, ada lagi tentang amal uh, jika amal tidak pakai nawaitu uh, lillah apakah Allah terima Pak Kiai dari purnama di Ciputat Iya jadi begini niat itu secara otomatis ketika dilihat dari hati kita hmm. tidak harus ada tergores di apa dalam hati kita menyebutkan eh, lillah gitu kan hmm. tetapi dalam kenyataannya yang penting kita itu tidak dipengaruhi tidak niat punya niatan yang lain, hmm. itu secara otomatis hmm. Jadi ketika kita misalnya hmm. nawaitul wudhu'a, itu, kan? hmm. itu sudah cukup walaupun ya, itu itu sudah, masuk, sudah ya, masuk, kan? masuk dalam kategori itu ya, ya, ya. niat. Tidak ada lain tidak, kecuali itu. Tidak lalu, harus diucapkan. Ya. Ya. Jadi sudah uh, masuk. Gitu, ya? Sudah uh. masuk. Uh. Thank you for guarantee. <laughs> <laughs> <laughs> Baiklah, kita akan break dulu pak Kiai. Uh, tapi saya buka dulu telefon deh. Nanti, okay, ya, gair, okay, biar, biar okay, kita bos. dengar dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa sorry Bapak? Pak Agus pak di Depok. Pak Agus ya. sehat bagus. <laughs> Alhamdulillah. Silakan Pak Agus pertanyaannya. Bustom uh, besar. Alkum besar. Alkum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit saya tanya bustom. Hmm. Setiap amal perbuatan yang baik kan didahului dengan niat ikhlas yang saya katanya kan niat itu pada saat kapan tuh? Oh, ah, niat pada saat kapan ya? Hmm. ya. Apa pada saat bareng tuh mengambil wudu dibuka gitu hmm. ya? Apa ya, gitu ya? Ini. Ini ya. menjelaskan Iya. Kan? Iya, iya, supaya ya. kita juga tahu dari mana gitu ya? kapan gitu ya. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya, ya. nah, ada Halo, lagi, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita jawab tadi pertanyaan Bapak Agus di Depok, kita bukan lagi telepon ya. Halo, asalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dari siapa ini, Pak? Ini Rasni. Iya, betul. Kok enggak disambung? Silakan, Pak. Ini kita sedang dalam cahaya sore. Anda sudah terhubung dan mengudara Iya apa uh, tanya nih. Iya. Hmm. Dari siapa, Pak, tadi? Dari Pak Ahmad. Pak Ahmad di abang. Sabang. Sabang. Iya, tanah Abang. Oh, tanah Abang. Silakan, Pak Ahmad. Iya, saya nih. Tak saya, hmm. Islam, aku Islam tapi yang Islam tapi gimana Islam. gimana? Islam, mm -hmm. tapi kalau mati itu harus diulang tidak sholat, jangan sholat. Mm -hmm. nah, tapi matinya luli sholat kan kah? Iya iya iya. Bisa dimaklumi. Dia Muslim tapi tidak melaksanakan bisa, sholat. Bagaimana matinya? Matinya gimana sholat? Kita A -a atau tidak bisa. Baik A -a pak, itu aja Pak Ahmad. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMS dulu saya carikan dulu yang yang, yang ini ya. Eee, nah ini juga. Eh, Pak Kiai kalau seseorang ditinggal atau meninggal meninggal oleh suaminya, ditinggal ditinggal meninggal, <laughs> ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, I gitu iya, ya. Iya, iya. Apakah dia boleh pergi untuk keluar atau ke pasar karena ada satu keperluan? Oh tadi masalah idah kaitannya ya. Iya iya. Eh, baiklah ini jawab dulu dengan uh, pertanyaan Pak Agus di Depok tadi mengenai amal baik dan niatnya kapan gitu. Oh. Iya. Jadi begini kalau itu kaitannya dengan ibadah makhluk hmm. itu ya. E, misalnya kita sholat Kita wudu Itu e, Niat itu adalah Qos dus syai' Moktaronan bifi'lihi Menyengaja pada sesuatu Ya Tapi moktaronan bifi'lihi Yang dibarengkan dengan pekerjaannya hmm. Jadi ketika kita mau sholat Ya niatnya itu pas ketika kita takbir Jadi Allahu Akbar Disitulah kita niat Sulih Uh, Fardul mahribi salah saraka'atin Makmuman hmm. Itu niat hmm. Demikian pula ketika kita wuduk Pas kita membasuh muka hmm. Kita niat di situ. Hmm. Tetapi tidak semua Ibadah harus dibarengkan Dengan pekerjaannya Karena memang ada ibadah yang sulit Kalau dibarengkan Misalnya puasa Puasa itu niatnya tidak dibarengkan dengan, dengan pifi lihi, dengan perbuatannya Karena memang merepotkan orang nanti Misalnya kok e, puasa harus dibarengkan Pas, dengan pekerjaan Semua ya? orang tidak bisa, subuh hmm gitu kan. Hmm. Jadi maka boleh misalnya ya malamnya yeah. habis yeah. tarawih atau yeah. ketika sahur baru niat itu. Padahal belum dimulai itu. Hmm. Nah, eh apa-apa itu karena menyulitkan itu namanya mustasnayat, uh -huh. hanya perkecualian. Hmm. Tetapi pada dasarnya semua ibadah kita itu Eh, niatnya ya dibarangkan dengan pekerjaannya mm -hmm. nah, Seperti itu Ya, ke, berapa, ngejualannya tadi ya Mengenai puasa misalnya mm -hmm. Kalau pertanyaan Pak Ahmad dan Abang tadi Mengenai orang yang uh, Muslim tapi tidak pernah sholat Bagaimana kalau dia meninggal di dunia Apakah kita sholatkan juga sholat jenazahnya? Ya, ya Iya, kita memang wajib sekali lagi itu masih beragama Islam sekalipun memang fasik gitu ya Fasik itu artinya banyak melakukan dosa-dosa, ya tetap kita hukumi sebagai orang Muslim hmm. Ya, karena itu secara dhuhir gitu, na, kita itu kan menghukumi orang Nah, nunah kumubil dhuwahir hmm. Yang kita hukum itu zahirnya hmm. Kalau zahirnya muslim mungkin muslimnya tidak ada, ya Tetap aja kita sholati sesuai hmm. dengan uh, perintah untuk menyolati jenazah Kecuali hmm. memang nyata-nyata dia keluar dari agama hmm. Islam Begitu, ya? Jadi kita ini tetap uh, bahkan Misalnya orang itu kok Baik tetapi kadang-kadang ya namanya orang ada ke keburukannya Itu kita tetap diperintahkan Untuk membuat persaksian orang itu baik hmm. Misalnya sebelum diberangkatkan menuju kuburan hmm. Itu ada namanya membuat persaksian hmm. Disaksikan ini bahwa si Fulan ini eh, Termasuk Min ahlil khair, gitu kan? Yeah. Nanti yang lain jawab khair khair persaksian kita mungkin aja ada dikit dikit enggak benernya, tapi kita husnudun <laughs> kepada nah, sesama nah, muslim. Bizuhir, ya? Iya, anahnu nahkum beluakhir. Hmm. Kita harus husnudun uh, husnudun kepada saudara kita. Jangan yeah, yeah. enggak, dia juga bener. <laughs> kasihan, sudah sudah meninggal kita ya husnudun kepada yeah, orang yeah. yang sudah meninggal. Yeah, Jadi yeah. min ahlil khair, min ahliul yeah. khair. Mudah-mudahan kita juga min ahlil khair semua ya. Mudah <laughs> <laughs> ya satu telepon terakhir ya 8291710. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah dari siapa? Pak Sugianto. Pak Sugianto silakan Pak. Singkat waktunya Pak. Terima kasih. Ini aja mau tanya Pak. Mm -hmm. Kapan kita suatu mimpi bisa diyakini tentang suatu kebenaran? Mm -hmm. Mimpi ya? Iya mimpi. <laughs> Diakini jadi kebenaran ya? Ya, iya, napan. kapan ya? Ya baik terima kasih kalau terima sudah kasih banget lagi. Pak, jadi nggak mimpi lagi. <laughs> terima kasih Pak Segianto. Kebetulan di ah, mimpinya ah. pernah suatu pernah pengalaman pribadi dalam ah, mimpi, ah. tapi di mimpinya dijabarin itu Pak. Ah gitu. Iya, ya ya ya baik terima kasih <laughs> terima Pak Segianto. Uh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pak Segianto lagi nggak mimpikan sekarang ya. Selamatkan <laughs> Pak. Nanti barangkali saya penjelasan saja. Iya, ini di, di mimpi ini kan ya banyak tafsiran gitu ada e, yang iya. hanya sekedar itu kembangnya e. kembang tidur dan lain sebagainya tetapi e, mimpi itu dalam dalam dunia hukum tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan e, kuat landasan iya e, landasan hukum ya kalau kita ini mimpinya dengan katakanlah berusaha untuk mimpi berusaha untuk mimpi itu maksudnya begini kita kadang-kadang punya keraguan atau punya pilihan-pilihan hmm. ketika ketika mau melakukan sesuatu hmm. eh, kita dengan melaksanakan sholat istiqoroh itu kan yeah. minta agar bahwa pilihannya tidak salah nanti salah satunya adalah kita dapatkan dari mimpi itu gitu ya, jadi salat dulunya tapi tetap diawali dari eh, sholat dulu ya. dan itu tidak hanya sekali coba ya. diulang-ulang tapi insya Allah ya. nanti kalau ya. sudah diawali kok ternyata yang keluar itu insya Allah itu sebagai sebuah kebenaran jadi Pak tuh <laughs> ya kita mulailah dengan salat istighfar ya, ya gitu ya, ya. <laughs> jadi kalau menjadi sebuah kebenaran ya, tidak bisa dijalankan landasan nah. nah. ya baik pakai waktunya tidak memungkinkan sudah hmm. hampir selesai mungkin bisa ditutup dengan doa wal atau mungkin satu kalimat untuk wah, penegasan Ya ini saya kira Untuk renungan kita semua Pada dasarnya kita nanti akan kembali kepada Allah hmm. Yang menyertai kita adalah Amal ibadah kita hmm. Oleh karena itu Kita juga waspada Kita juga harus mawas diri Introspeksi Bekal apa kira-kira yang akan kita bawa Nanti ke akhirat atau ke alam kubur Saya kira itu saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil al Alamin, Hamdan, Yu'afi'ni, Amahu, ya, Wa Yuka'afi'um, Azidah Ya Rabbana, Laka Alhamdu, Walaika Syukru, Kama Yambah, Lijalalika Al-Karim, Wa Adhin, Sultanik Allahumma Salliwasallim, Ala Sayyidina Muhammadin, Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Allahumma Khfir Lana, Wali Walidina, Warhamhumma, Kama Rabbayana Sigara Wali Jami'il al Muslimin, Al-Muslimat, Wal-Mu'minina, Al-Ahya'i Rabbana adina fi dunia hasanah, wa fil akhir dihasanah, wa kina azab an alamin, bilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Ras FM, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti, Cahaya Sore 95,5 Ras FM Jakarta.